Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas dan kembali membahas tentang sahadat. Dimana sahadat ini pada awalnya terisi dua kalimat, yaitu ashadu alla ilaha ilallah wa shahadahannahu ala rasulullah ada satu kalau kita melihat kepada alam semesta ini Alam semesta ini sebetulnya hanya satu Satu, ahad Ini manusia dengan Tuhan itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan Makanya dalam Quran disebut Kulullah wa ahad Katakanlah Allah itu ahad Ahad bukanlah satuan benda Karena kalau satuan benda adalah wahid Wahid islam aham adalah satuan daya, satuan energi di mana kekuasaan Allah meliputi apa yang ada di dalam diri dan apa yang ada di luar diri. Satuan energi seperti misalkan kepada listrik ada seperti listrik yang mengalir ke dalam kabel, bisa menyalakan seluruh lampu energi dan bisa memberikan energi kepada semua yang tersambung ke dalam listrik itu tapi listrik tidak bisa dilihat wujudnya listrik tidak terlihat seperti apa bentuknya kita hanya bisa melihat kabel manusia ini ibaratnya adalah kabel pengantar dan di dalam diri kita ada yang disebut penghantar yaitu ruh atau jiwa makanya Allah ketika kita masih di dalam kandungan atau dalam adam dalam rahim Allah menyebutkan tubuh itu sebagai adam dengan tubuh itulah kita disebut manusia tubuh itu adalah kabel nah tubuh ini adalah bagian dari kabel yang terbentuk kita tidak pernah melihat bagaimana bentuk energi listrik yang mengalir dalam kabel. Kita hanya bisa merasakan kalau seandainya kita menyentuh kabel yang tersambung listrik, pasti akan tersetuk. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Karena kita hanya bisa melihat kabel sebagai katalisator, sebagai katalis, sebagai penyambung. Nah, tubuh itu adalah katalis. Dan ini sehadap ini adalah seperti huruf A, Seperti kabel dari atas ke bawah. Seperti tongkat Musa, wasabu Allahilahilohullah, wasabu anak Muhammad Rasulullah. Tekanannya anak di situ bukanlah sesungguhnya, tapi anak di sini adalah berbuat cahaya muka. Itu ada di dalam setiap diri manusia. Namun potensi-potensi kemuslikan itu selantiasa ada di dalam diri manusia. Bahwa manusia masih senantiasa menguja Manusia masih senantiasa mengarah kepada Menduakan Allah Karena dunia ini tidak bisa lepas dari dualisme Ada Yin dan Yang Ada Wanita Dan ada laki-laki Ada langit dan ada bumi Ada merah Perempuan simbolnya merah Dan ada laki-laki simbol dari Putih Putih laki-laki, merah perempuan, merah putih adalah perempuan dan laki-laki. Perempuan bahasa Inggrisnya her, laki-laki bahasa Inggrisnya man. Her man, her man adalah persatuan antara merah putih. Ini terdiri dari dua lusin. Tapi kita, Allah mengajak kita untuk jampeg kembali, jampeg. Jadi itu meloncat. Dan itu kembali kepada kita bahawa kita asalnya dari satu, Ah, satu ke satuan. Bahwa sahadat bukanlah asadu Allahilahiluloh, pasadu nama Muhammad Rasulullah. Nah, Muhammad yang dimaksud dalam sahadat pada umumnya adalah masif dualisme antara Allah dan makhluknya. Muhammad yang dimaksud di sini adalah sosok nabi, nyahamat Islam. Padahal Muhammad yang dimaksud di sini adalah nur. Nur yang ada pada setiap diri manusia, bahkan di dalam diri anda, di dalam diri saya, di dalam diri siapa pun. Karena kita ini karena semua hidup satu jiwa yang saling connective, saling terhubung seperti internet. Saya berbicara sekarang ke, uh, ke anda sekarang, anda bisa menontonnya dimanapun di belahan dunia ini. Ini yang disebut dengan nur. Nur ini adalah cahaya, nur ini adalah ilmu nur ini adalah Sang nur ini adalah teknologi, nur ini adalah sumber dari semua kehidupan yang ada di alam semesta ini. Dan ketika sendiri ke ini dia terpecah menjadi dua sehingga ada laki-laki, ada perempuan, ada bumi, ada langit. Padahal sesungguhnya kalau kita kembali kepada diri, satu itu semua satu kesatuan. Adanya perbedaan adalah adanya pikiran. Adanya nafsu yang memisahkan perbedaan itu. Sedangkan kuasaan Allah menginginkan perbedaan-perbedaan ini disatukan menjadi satu. Binaika Tua Ika. Perbedaan itu adalah rahmat. Binaika Tua Ika. Tapi pikiran ini ingin selalu menyamakan perbedaan. Pikiran ini ingin selalu membuat satu tujuan ambisi dingin sama persamaan muncul dari manusia sedangkan Allah menginginkan perbedaan agar dari perbedaan ini kita menyatu tapi tujuan satu pada Allah bukan menyatukan perbedaan tapi pada kenyataan itu dipaksakan karena tidak nanti tidak alami contohnya cabe tidak bisa dipaksakan untuk tumbuh seperti tomat. Ataupun tomat tidak bisa dipungkak untuk tunggu seperti jagung, karena itu habitatnya sudah berbeda. Ketika unjuk tak manusia, itu awalnya itu nuru cahaya, dan cahaya ini terciptalah malaikat, jin, iblis, sampai ada dan lahirlah ke dunia dan terjadilah berbagai macam variasi kehidupan dan bentuk. Sahadat adalah mengembalikan perbedaan itu dan menghargai perbedaan-perbedaan disatukan Dalam satu periringan Sahada, As-sadu ala illallah wa s-sadu anna muhammad rasul. Karena pada dasarnya tujuan kita hidup di dunia itu cuma satu. Hmm. I'mna lillahi wa inna lillahi ronci'un. Semua kita untuk kembali kepada Allah. Tujuan hidup manusia di dunia cuma untuk ibadah. Wa maha la'al jinna wal insah dilindahi al budu. Dan ketika beribadah di situ kita menyaksikan. Jadi artinya tujuan hidup ini cuma satu, simpel, adalah untuk menjadi saksi, saksi atas kebesaran Allah, saksi bapa Allah yang menciptakan. Padahal untuk apa Allah menciptakan? Padahal Allah sudah maha kuasa, sudah maha sah udah malah besar kenapa allah masih menciptakan bumi menciptakan langit, menciptakan isi isi yang ada dalam bumi tumbuhan hewan jasmani bahkan manusia ini kenapa allah membutuhkan ini allah butuh saksi allah butuh saksi bahwa ini yang telah menciptakan siapa jadi kita kalau kita bersaksi sehadat ashadu allah Bismillahirrahmanirrahim Wasallu'ana Muhammad Rasulullah wa Yang di dalam diri kita Dalam Muhammad yang lupus Allah Maka Allah eksis Eksistensi Allah ada Karena Allah butuh Pengakuan Allah hanya satu Di dunia ini Kenapa kita ada adalah saksi Allah butuh saksi Maka dengan bersaksi itulah kita beribad. dengan bersaksi itulah kita bersyukur dengan bersaksi itulah kita beriman itu bukan iman yang dipaksa oleh pikiran bukan iman yang dipaksa untuk seragam iman yang dibentuk oleh kesadaran dalam penyerahan diri kepada allah iman yang mampu menerima segala perbedaan Itulah sahadat. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum.